Uh, ini khusus Mas Aris Bontel dari Jepang minta lagu Gurawan Berkasih nggih. Khusus dari Korea minta lagu Pamer Bojo. Sampun dipun list ditego mawon nggih. Khusus dari Mas Sabi lagunya arjun hentikan tangismu. Ada Ramayana juga ada PPK. Ada Mike Pro teng sija pa dia kao bogan. Adelia delia Santa Tu pala! ditebuk tanya dong mana semuanya